Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mencoba mengakomodasi beberapa teman yang mungkin kesusahan kuota data Jika materi harus disampaikan dalam bentuk video Di sini saya mencoba untuk menyampaikan materi dalam bentuk audio Materi yang saya bahas pada laman ini adalah Sesuai dengan judul lamannya yaitu kesetimbangan kimia Silahkan bisa dibuka lamannya Sambil mendengarkan penjelasan saya saya mulai dari macam reaksi kimia Reaksi kimia berdasarkan kemampuannya untuk dapat kembali menghasilkan pereaksi itu dibagi menjadi dua Yang pertama adalah reaksi yang tidak dapat balik atau disebut reaksi irreversible Kemudian yang kedua adalah reaksi dapat balik atau disebut reaksi reversible untuk reaksi tidak dapat balik atau irreversibel, saya mencontohkan adalah reaksi netralisasi HCl dengan NaOH menghasilkan NaCl dan H2O. Kita tahu bahwa HCl itu adalah bahan aktif pembersih lantai, sedangkan NaOH adalah bahan aktif bahan yang bisa biasa digunakan sebagai pem, bahan pembuatan sabun. Sementara NaCl itu adalah garam, garam dapur dan H2O adalah air coba perhatikan pada saat kita atau ibu kita memasak di dapur pada saat kita masak menggunakan NaCl yang dimasukkan dalam atau dilarutkan dalam sayuran dalam sayur kita apa yang terjadi? bukankah pada masakan yang kita masak tidak kembali atau tidak terbentuk HCl dan NaOH? Yang itu dibuktikan dengan kita tidak keracunan ketika mengkonsumsi sayuran tersebut Nah itu menunjukkan bahwa reaksi HCl dengan NaOH itu hanya berlangsung satu arah Hanya menghasilkan NaCl dan H2O Sedangkan NaCl ketika dicampur dengan H2O tidak dapat kembali menghasilkan HCl dan NaOH Kemudian penjelasan mengenai reaksi dapat balik pada blog saya, saya mencontohkan reaksi hidrolisis garam natrium asetat atau CH3COONA Reaksinya adalah CH3COONA dengan air atau H2O menghasilkan CH3COOH plus Na plus plus OH min Yang mana CH3COOH Ketika bercampur bersama Na++OH min Itu ternyata dapat kembali menghasilkan CH3COONA dan H2O Artinya apa? Artinya reaksi hidrolisis garam Atau dalam hal ini reaksi CH3COONA H2O Menghasilkan CH3COOH plus Na++OH Reaksinya adalah dapat balik atau dapat kembali menghasilkan pereaksinya Sehingga reaksi ini disebut reaksi reversible Sekarang yang selanjutnya adalah definisi keadaan kesetimbangan dinamis Keadaan kesetimbangan dinamis suatu reaksi kimia adalah saat di mana reaksi berlangsung dalam dua arah dengan kelajuan yang sama Maksudnya adalah kelajuan pembentukan hasil reaksi adalah sama dengan kelajuan pembentukan pereaksennya kembali. Ada tiga model grafik kesetimbangan dinamis. Gambar 4 pada blog saya. Kemudian karakteristik ciri-ciri atau karakteristik atau ciri-ciri kesetimbangan kimia. Yang pertama, Kesimpangan kimia itu berlangsung dalam ruang tertutup Atau Boleh juga atau bisa Terjadi di ruang terbuka Dengan catatan reaksinya adalah Tidak menghasilkan gas Ya Reaksinya tidak menghasilkan gas Kemudian yang berikutnya adalah Bersifat dinamis mikroskopis Maksud dari kata dinamis mikroskopis adalah Dinamis itu berarti reaksinya terus berlangsung dalam dua arah Reaksinya itu tidak berhenti Meskipun secara kasat mata seolah reaksinya sudah berhenti Ya, Secara mata biasa atau dilihat biasa seolah reaksinya sudah berhenti Namun pada eh, hakikatnya atau yang sebenarnya reaksinya itu terus berlangsung pereaksi terus menghasilkan produk hanya saja pada saat yang bersamaan produk atau hasil reaksi juga kembali menghasilkan pereaksi dan keduanya dalam kelajuan yang sama sedangkan mikroskopis seperti yang tadi sudah saya sampaikan artinya adalah reaksi berlangsung tidak terlihat molekuler, kita tidak bisa melihatnya selanjutnya macam reaksi kesetimbangan Reaksi kesetimbangan dibagi menjadi dua, ada reaksi kesetimbangan homogen dan ada reaksi kesetimbangan heterogen. Reaksi kesetimbangan homogen itu adalah suatu reaksi kesetimbangan atau keadaan kesetimbangan yang mana seluruh zat yang terlibat dalam kesetimbangan tersebut itu berada dalam satu fasa atau satu wujud. Pada blok saya, saya mencontohkan reaksi peruraian gas nitrogen dioksida menghasilkan gas dinitrogen tetroksida atau NO2 terurai menjadi N2O4 Yang mana gas N2O4 juga dapat membentuk gas NO2 Wujud gas NO2 dan gas N2O4 itu sama-sama gas Artinya, kesetimbangan reaksi ini itu berada pada satu fasa atau satu wujudnya itu gas. Sehingga, reaksi kesetimbangan ini disebut reaksi kesetimbangan homogen. Kemudian yang berikutnya, reaksi kesetimbangan heterogen. Disebut reaksinya sebagai reaksi kesetimbangan heterogen dikarenakan... Wujud zat yang terlibat dalam reaksi kesetimbangan tersebut lebih dari satu macam. Pada blog saya, saya mencontohkan reaksi CaCO3 yang terurai menghasilkan CaO solid dan gas CO2. Pada reaksi kesetimbangan tersebut, wujud zat yang terlibat itu lebih dari satu macam, yaitu tepatnya ada dua macam. Ada yang solid Dan ada yang gas Yang solid itu adalah CaCO3 dan CaO Ca, CaCO3 namanya adalah Kalsium karbonat CaO namanya adalah kalsium oksida Sedangkan yang berwujud gas Namanya adalah CO2 Demikian sebagai akhir dari Podcast saya ini Saya coba untuk membuat kesimpulan Yang pertama adalah Reaksi kimia Ada dua macam ada reaksi yang dapat balik atau reversible Dan ada reaksi yang tidak dapat balik atau irreversible Kesimpulan yang kedua Macam reaksi kesetimbangan itu ada dua Ada reaksi kesetimbangan homogen dan ada reaksi kesetimbangan heterogen Sedangkan kesimpulan yang terakhir Kesetimbangan itu adalah keadaan di mana suatu reaksi kimia itu berlangsung dalam dua arah ke arah hasil dan juga ke arah Bereaksi kembali dengan kelajuan yang sama dan Semua itu berlangsung secara Mikroskopis artinya Tidak dapat terlihat oleh Mata biasa Demikian semoga bermanfaat